Ya, selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Silahkan Pak Agus.、Uh, Ibu Sri Mulyani udah cukup banyak ya、uh, reformasi yang dilakukan dalam level konseptual sampai berbagi berbagai apa depan pemain ya di keuangan. s a m a memang udah cukup Gus Sri Mulyani sebagai profesional karena diperlukan penggantiannya itu eksekutor artinya yang melakukan akan dari politik-politik yang dia udah Udah p u l i seperti itu Kemungkinan、uh, sebaiknya sih Orang yang、eh, Kalau mau cari sekalibernya b u t r i mulia Ini kayak agak susah ya Tapi、mm -hmm. paling enggak ada orang yang s e r s u b u n g n y a sama dengan k a m p a i s a m a i terkait Terutama dengan ekonomi、mm -hmm. uh, Sebaiknya dari partai Karena Ex-kultor itu banyak n a n t i m a n Permanfaat politiknya dari o p o s i s i dan lain sebagainya p a g u s siapa kira-kira nama yang pantas menurut Anda? Kan sudah muncul banyak nama meskipun belum secara resmi gitu ya? Iya, solihatnya kita sih tapi、okay. ini Pak r a j nggak boleh siapa Pak? Baik. Baik, Pak Rajak di bawah baik, a g u s terima kasih banyak penelpon berikutnya, selamat sore Pak Sevan、uh, dengan Victor ya s i l a k a n Pak saya lebih cenderung untuk menjagokan Agus Marto s o y o l Alasannya, Pak, direktur Bank Mandiri, ya,、iya. karena dia terbukti, ya, dia terbukti bisa membawa bank yang demikian besar menjadi jauh lebih bagus pada saat ini. Dan saya rasa kalau ujian itu berhasil untuk satu dua langkah lagi ke depan, gak sulit. Selama tidak diretokin oleh para i d i o t i o i o t di Senayan sana, seperti Bambang Susatyo, Akbar Faisal, itu yang k e t a n y a teman kritik melulu, gak tahu ekonomi. Itu kan hanya masalah k a Laktil. Press a j a mereka-mereka itu, kalau nggak diganggu pasti berhasil.、Hmm. berhasil. Oke,、okay, Pak Ferry. Halo. Ya, Pak Ferry juga sudah mengantongi nama. Iya.、Uh, uh, uh, buat saya sih, kalau yang pantas untuk gantikan agak bingung ya. Soalnya terus terang memang、hmm. Bu Sri ini kan prestasi cukup cemerlang lah ya.、Hmm. Gitu, cukup bagus, memang diakui n sama dunia juga gitu. tapi yang, yang saya tahu yang nggak pantas, yang pasti sih si q u i c Yankee itu nggak pantas, gitu jadi bener-bener,、uh, saya juga dengar barusan dengar komen-komennya tuh di, di El Sinta juga gitu bahwa penuh dengan konspirasi lah, apalah itu pikirannya a negatif a n aja, orang seperti kayak gitu tuh nggak pantas、uh, memang tugasnya dari d u u cuma kritikus doang gitu, nggak, nggak bisa kerja benar gitu oke,、okay, Pak Ferdy,、okay. terima kasih berikutnya sama sore Pak Seven halo halo ya, dengan、oh, Bapak ya. Bapak Amir silahkan Iya,、uh, sekarang ini kan、uh, di luar partai itu dua pemerintah yang berkuasa itu grupnya Bakri ya. Jadi yang terpenting di sini adalah、uh, Menchu yang baru itu harus se seberani Sri Mulyani untuk melawan pengaruh korporor o r a n g k o r p o r kayak gitu. m a k a s i Oke,、okay. Pak Leo. Selamat sore Ibu. Silakan. h、uh, e Bu Sri Mulyani ini memang bagus ya, itu prestasinya cemerlang. kelihatannya、uh, kalau alasan saya sih yang menggantikannya belum ada ya bu dan、mm -hmm. dolar akan terus naik terima okay. kasih oke、okay. Pak Anbrian selamat, selamat sore selamat sore silahkan pak iya kalau menurut saya memang orang sekali ber Sri m u l y a n i itu langka ya tapi ada、eh, baiknya di coba-coba mungkin Raja p a n d a i Silalahi itu、okay. saya lihat cukup bagus dan tidak non partai Tapi yang paling tidak p atas n adalah para kritikus yang hanya cuma bisa ngomong Hasil kerja n gak g ada yang pada saat dia dikasih kesempatan jadi Menteri umum Ngomongan dengan kritik-kritik、eh, yang ada akun itu berbeda Dimana pada saat itu dia terima juga dana pinjaman IMF Dengan alasan tidak mau kehilangan satu generasi パーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティーパーティ マーロスブ rada パンダンス、セブン・ブラダス、シバー・ティアラン・マラカトアパーティー、パタープラス、マンアパライト、ユー、uh mm ・ブラザー・ミャポリト、セブン・ブラザー・スウィルター、マーティー。